Video Muslim Yogyakarta Membunyikan Akhidah Berdepan Khamisulah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinasta'ainu ala umur dunia wal-din Wassalamualaikum wassalamu warahmatullahi Asrafil anbi wal mursalin Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bih Salim ila gawm al-din Wassalamatasliwan kathira Amma ba'du Ikhwatul Iman, Rahimah dan Warahmatullah. Para pendengar dan umat Muslim yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wataala. Kembali kita berjumpa dalam acara pembahasan fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan ramadan di pertemuan yang ke 10 ini. Ya, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wataala masih mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Untuk kita bisa gunakan nikmat tersebut beribadah pada Allah Subhanahu Wataala dan itu salah satu bentuk syukur kita dengan harapan seperti itu kita bisa lebih ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wataala. La Inshaa Karu Tumla Aziz dan kalian bersyukur maka saya akan aku tambah nikmatnya. Kita bersyukur atas nikmat Allah kita gunakan untuk ketaatan. Dengan apa yang Allah subhanahu wa taala ini menambah nikmat tersebut, ya sehingga kita tetap bisa terus melakukan ketaatan amal soleh dan juga kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Salawat berinsyafam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk para sahabat keluarga beliau dan para tabiin, tabiut tabiin dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga ke zaman. Para negara yang muslim di Anda berada rahiman ya rahimakumullah kita masih dalam dalam pembahasan fikih kesera kontemporer terkait puasa dan Ramadan karya Dr. Raihanul Bahrain MSc SPPK, hafizahullahu taala wa raah di pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana olahraga di bulan puasa atau bulan Ramadan di halaman ke-53, ya bagaimana kita tetap berolahraga selama bulan Ramadan. Sebagian orang beranggapan, mungkin bukan sebagian orang, ya, tapi kita bisa katakan ini hampir semuanya, mayoritas orang beranggapan jika memasuki bulan Ramadan, maka kegiatan rutin berolahraga selama ini dihentikan. Mereka beranggap olahraga bisa mengurangi energi selama puasa. Akan tapi Perlu diketahui bahwa kenyataannya olahraga selama bulan Ramadan itu lebih bermanfaat dan menyehatkan bagi orang yang menjalani puasa Oleh karena itu olahraga sebaiknya tetap dilakukan secara rutin Kita memperhatikan beberapa hal ketika berolahraga selama puasa Misalnya jenis olahraganya apa, waktunya, ya terus tips olahraga itu bagaimana selama di bulan Ramadan Sehingga olahraga yang kita lakukan itu tidak menguras energi kita dan membuat kita lelah Ya kita harus tetap bersemangat selama bulan Ramadan bahkan harus lebih semangat di bulan yang penuh berkah ini. Semangat untuk melakukan apapun yang bermanfaat bagi kepentingan dunia dan akhirat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Haris sa alama yang faunka hus ta'in Semangatlah untuk mengejar apa-apa yang bermanfaat untuk dirimu dan mohonlah pertolongan pada Allah. Wadat a'anjiz dan jangan merasa lemah wa ya, kalau seandainya e, kamu tertimpa sesuatu jangan katakan seandainya aku begini melakukan ini itu dan seterusnya walakin qaddarallahu wa ma syaa fa'al ya dan itu adalah takdir Allah dan apa yang telah Allah kehendaki terjadi pasti terjadi fa in law fa in law taftahu a'mal syaitan kana Al, apa ucapan kalau begini kalau begitu itu akan membuka e, apa namanya e, pintu-pintu syeton untuk masuk ke dalam diri kita. Iya. Sehingga kita harus tetap bersemangat apapun yang bermanfaat buat diri kita. Sehingga yang tepat adalah tetap berolahraga dan jangan bermalas-malasan. Nah ini sehingga ya merupakan anggapan yang salah ya jika selama Ramadan kita mengurangi banyak aktivitas kita terutama aktivitas fisik uh, aktivitas fisik ya selama Ramadan yang lebih tepat adalah kita aktivitas bagaimana biasanya ya lakukan apapun yang biasa kita lakukan ya tidak kita kurangi aktivitas kita bahkan secara total kita ulangi apa kita kurangi kena alasan puasa akhirnya malas-malasan tidur tiduran, baring-baringan ya, nunggu waktu yang ber, waktu berbuka ini kurang tepat. kan tapi yang benar adalah produktif. Ya, puasa juga tidak menghalangi kita untuk melakukan olahraga meskipun kita tidak makan, akan tapi kita masih punya cadangan lemak sebagai sumber energi yang akan dibakar ketika berolahraga. lemak nantinya akan diubah menjadi glukosa di dalam darah. kemudian sisi positifnya bagi anda yang memiliki masalah kegemukan, insya Allah lemak akan hilang secara perlahan diiringi dengan pola makan yang baik selama puasa. Ketika kita menjalani puasa sambil malas-malasan, enggak mau beraktivitas ya, terus banyak di tempat tidur, justru akan membuat tubuh kita semakin lemah, lesu, enggak semangat gitu. Ya. Karena secara psikologis kesibukan dan aktivitas itu e, bisa dalam tanda kutip membuat kita lupa ya dengan rasa lapar yang kita alami selama puasa. Nah, ketika kita beraktivitas selama puasa justru dapat merangsang pengeluaran hormon-hormon anti insulin yang berfungsi melepaskan gula darah dari simpanan energi sehingga kadar gula darah itu tidak menurun secara drastis dan pada akhirnya tubuh tetap segar bugar sepanjang hari. Sebagian kecil kaum muslimin salah kira dengan banyak tidur di bulan puasa justru berpahala berdasarkan hadis yang lemah, "Na musaimi ibadah wa shumtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajab wa ini hadis Daif ya. Ya, bahwasanya orang yang tidur itu, orang yang berpuasa itu tidurnya berpahala ibadah, diamnya tasbih, doanya doa mustajab, pahalanya dipergandakan. Hadis ini Daif ya. Sehingga tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita bermalas-malasan, mengurangi aktivitas bahkan aktivitas secara total di bulan puasa selama Ramadan. Sehingga waktu yang tepat ketika Berolahraga itu kapan? Di waktu berpuasa. Nah ini yang perlu kita cari. Ini yang perlu diperhatikan juga jangan sampai karena kita terlalu semangat gitu terus jadinya begitu selesai makan sahur sembuh langsung joss berolahraga. Terus olahraganya yang berat ya sehingga seharianya udah kehausan Allah letih, ya tidak bisa melanjutkan puasa. Ya. ya sehingga waktu yang yang paling tepat adalah ketika menjelang e, apa namanya menjelang berbuka puasa dan sesudah berbuka puasa. Nah, olahraga sebelum berbuka dianjurkan setengah sampai satu jam sebelum berbuka puasa karena suhu dan cuaca tidak terlalu panas serta akan segera mendapatkan masukan energi dan cairan yang hilang selama berolahraga ya dengan berbuka puasa itu tadi untuk berolahraga sesudah berbuka puasa disarankan dua sampai tiga jam setelah berbuka karena akan memberi kesempatan makanan dicerna secara sempurna ya mungkin olahraga bisa kita lakukan setelah salat tarawih ya uh, sehingga di besar kemungkinan makanan kita sudah kosong di atas jam 9 gitu. Nah, bagi yang terbiasa melakukan olahraga rutin ya, eh biasa melakukan di pagi hari atau tersorong subuh akan tapi ya e, dia masih tetap bisa melakukan olahraga tersebut di pagi harinya setelah subuh ya. Akan tapi ndak olahraganya tidak terlalu berat ya jangan apa e, mungkin hanya sebentar saja ya. Kalau jalan pagi 30 menit, kalau sepeda atau senam ringan 15 menit ya untuk peregangan dan menyambut aktivitas hari tersebut ya. waktu dan keadaan olahraga dihindari saat puasa nah ini yang, yang perlu kita perhatikan sehingga e, benar kita harus menjaga olahraga tapi kita perlu memperhatikan kondisi-kondisi tertentu waktu yang tepat sehingga apa yang kita lakukan itu tidaklah e, membuat kita justru membahayakan diri kita ya, me, merusak puasa yang kita lakukan para pendengar ada muslim di mana tempat anda berada rahimah niwa rahimah ya waktu dan keadaan puasa ya waktu dan keadaan di mana olahraga harus dilari saat berpuasa perlu juga memperhatikan beberapa keadaan yang sebaiknya orang yang berpuasa itu tidak berolahraga yaitu ketika kurang tidur ya misalnya karena e, semalaman bergadang misalnya habis ibadah menghidupkan malam terutama di 10 hari terakhir Ramadan ya kemudian juga ada shift malam bagi beberapa e, orang dengan profesi tertentu ya Maka yang seperti ini tunda e, apa namanya berolahraganya ketika kondisi tubuh sedang kurang fit, lihat. Ya. Atau juga yang sedang keadaannya tidak fit karena penyakit tertentu, misalnya flu, batuk yang agak berat, dan yang mengalami sakit-sakit yang lainnya. Ya, sehingga ini harus dihindari supaya tidak menyumbulkan apa namanya e, tubuh letihan dan e, penyakitnya semakin memberat. Kemudian bagi mereka yang memiliki aktivitas berat, bagi mereka yang mempunyai sakit yang berat dan kronis seperti lemah jantung, diabetes, atau pasca pemulihan stroke, ya jika ingin berolahraga, sebaiknya konsultasi ke dokter terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan rutin. Untuk penyakit tertentu ada olahraga khusus bagi mereka, ya, misalnya pengidap penyakit jantung, ya. Jadi olahraganya adalah olahraga yang Gerakannya stabil dan perlahan, seperti ada benturan dan kontak fisik. Misalnya jogging, sepeda. Kemudian pasien dengan sakit jantung hindari berolahraga berat seperti futsal, basket, dan tenis ya. Kemudian e, perlu juga menghindari olahraga menjelang waktu tidur karena ketika selesai berolahraga metabolisme kita masih berjalan sehingga e, kita tidak bisa langsung tidur ya makanya akan sulit tidur orang yang habis orang yang langsung untuk tidur ya, ya, ya e, akibatnya nanti ketika waktu tidurnya terganggu, kita akan kekurangan waktu tidur dan juga tubuh tidak bisa ada kesempatan untuk beristirahat. Ya, ini perlu diperhatikan ya e, dari pembahasan yang kita baca ini para pendengar ada muslim sekalian terkait waktu dan jenis orang apa yang harus dihindari ya. Atau apa yang harus dilakukan ya waktu kapan kondisi kapan yang harus diperhatikan supaya olahraga tersebut tidak membuat penyakit yang e, dimiliki semakin lebih berat dan tidak membuat e, apa namanya e, puasa yang kita lakukan bisa terganggu. Kemudian jenis olahraga apa yang bisa dilakukan saat sedang berpuasa ya. Ini perlu kita perhatikan juga ya supaya e, tidak melelahkan tubuh kita. Karena jenis, jenis olahraga yang perlu dipilih di ketika puasa itu penting untuk menjadi perhatian bagi orang yang berpuasa. Olahraga dengan porsi dan intensitas yang tepat dapat membantu menjaga kebugaran tubuh selama berpuasa. Sebaliknya, olahraga yang berlebihan akan membuat kita kepayahan selama menjalani puasa di bulan Ramadan jenis olahraga yang baik selama puasa yaitu olahraga yang ringan dan membantu menenangkan pikiran apa contohnya misalnya jalan-jalan keliling taman jalan cepat jogging sepedaan atau yang gerakannya itu ada gerakan pergerakan tubuh misalnya senam senam yang ringan dan seterusnya bisa juga kalau mau di dalam rumah saja ya menggunakan treadmill atau sepeda statis ya kalau misalnya tidak ingin keluar ruangan. Kemudian bagi yang sudah terbiasa olahraga ya, ia bisa melakukan olahraga yang agak berat ya dari biasanya dengan senan dilakukan ketika sore hari menjelang berbuka ya. Saya mau futsalan atau basketan, badmintonan, tenis ya dan seterusnya. Kalau mau melakukan itu sebaiknya sore hari menjelang berbuka. Sehingga ketika badan sudah lemas, capek, haus, kita berbuka, minum, lepaslah dahaga, lepaslah lapar dan seterusnya. Olahraga yang sebaiknya dihindari bagi seorang yang bukan olahragawan ya, yang bukan e, apa namanya e, terlatih dalam olahraga adalah latihan beban, fitness untuk membentuk otot ya. Karena olahraga ini akan menghasilkan glukosa glikogen yang membuat tubuh cepat lelah. Tubuh butuh waktu untuk pemulihan saat latihan beban. Jika ingin latihan angkat beban sebaiknya dilakukan pada malam hari. Begitu juga olahraga yang keras seperti karate ya latihan aerobik dengan gerakan cepat kemudian berlatih tanding silat ataupun olahraga yang lainnya kemudian kita juga perlu memperhatikan um, porsi olahraga yang sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan kita ya setiap orang itu berbeda-beda antara kemampuan yang Yang miliki dengan yang uh, tidak dimiliki oleh orang lain bagi orang yang sudah melakukan uh, olahraga secara biasa tentu dia mampu dan akan sangat mudah melakukan olahraga dengan intensitas tertentu Yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tidak terbiasa melakukan olahraga Sebaiknya ya yang kita kurangi sedikit dari kebiasaan seharian kita ketika kita berolahraga selama bulan Ramadan Misalnya jika terbiasa berolahraga berolahraga setiap hari Maka sebaiknya dikurangi jadi 3-4 kali dalam sepekan ya jika biasa berolahraga 4 kali sepekan kurangi lagi 2 sampai 3 kali seminggu ya porsi latihan ini juga dikurangi ya jadi sekitar 40 sampai 50% jika memang terbiasa melakukan olahraga tertentu misalnya jogging, apa, jogging tiap pagi biasanya 1 jam kurangi jadi mungkin cuma setengah jam ini mungkin cuma e 40 menit dan seterusnya Lalu kemudian selain uh, olahraganya sendiri, kita perlu memperhatikan cadangan energi yang harus kita siapkan Sebelum kita berolahraga selama bulan Ramadan, apa itu? Yaitu nutrisi dan cairan yang harus kita perhatikan Cairan itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan ketika kita puasa, ya, apalagi berolahraga Itu akan membutuhkan banyak cairan Maka tipsnya adalah ketika kita makan sahur, perbanyaklah minum air ketika menunggu azan subuh sambil membaca Al-Quran atau berbincang-bincang keluarga ya sediakan aja beberapa apa satu botol minum dekat diri kita ya sehingga sambil menunggu azan subuh bisa sambil menunggu beberapa gelas ya ya sambil menunggu azan subuh berberkumandang lalu ketika berbuka ya kita perlu minum air yang cukup ya bisa diminum secara perlahan ya dengan jumlah yang cukup nah sehingga dalam kondisi ini ya, kita lihat sekarang di media sosial ada gambar yang menunjukkan pedoman panduan e, berapa jumlah air yang dikonsumsi ketika selama bulan Ramadan. Sehingga totalnya dalam sehari tetap 8 gelas tidak mengurangi porsi e, air atau jumlah cairan yang masuk. E, di antaranya ya, minum air putih ketika berbuka, satu. Kemudian setelah makan, dua. Kemudian setelah sholat isya, tiga. Kau dia setelah uh, sholat tarawih, ya, kemudian uh, diselangi satu minum, minum air, ya, antara sholat tarawih sampai menjelang tidur. Lalu sebelum tidur minum lagi satu gelas air putih, sehingga totalnya antara buka sampai tidur lagi ada enam min, enam kali minum minum air putih. Lalu kemudian saat sahur, ketika bangun tidur minumlah satu gelas. Kemudian ketika selesai sahur minumlah satu gelas. Jadi totalnya ada delapan gelas dan itu semua ya kuasa tidak menghalangi eh, asupan cairan yang masuk dalam tubuh kita. Tinggal bagaimana kita memanajemen eh, apa supaya cairan yang kita masukkan itu baik, cukup ya. Kemudian menu makanannya. Nah, menu makannya ya ketika berbuka maka berbukalah dengan menu karbohidrat yang cukup dan berfungsi mengisi kembali energi dengan cepat. Ya, lebih baik lagi disarankan dengan kurma ya, karena kurma adalah golongan monosakarida yang tidak perlu lama dicerna, sebagaimana nasi, yang merupakan golongan polisakarida sehingga energi langsung diserap dan digantikan dengan kurma tersebut. Ada juga, ya, eh, misalnya roti yang mengandung yang bisa anda konsumsi untuk makanan buka. Setelah itu baru nanti dilanjutkan dengan makanan utama. Sehingga kesimpulannya dalam pembahasan ini, ya kita tetap melakukan olahraga selama bulan Ramadan dan tidak meninggalkannya secara total. Karena berolahraga di bulan Ramadan justru membuat badan sehat Dan bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh Terutama daya tahan tubuh ini kita butuhkan ketika kita beribadah Untuk mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah Iya, ibadah. e, Ya demikianlah e, para pendengar dan muslim di mana pun Anda berada Pembahasan kita dalam fikih kesehatan kontemporer berkenaan dengan Uh, puasa dan Ramadan di, Yang ditulis oleh Dr. Rehanul Bahrain MSC SPPK Hafizullah wa Ra'ala Tentang bagaimana Kondisi kita tetap menjaga kebugaran tubuh Melalui olahraga Yang tetap bisa kita lakukan Di bulan Ramadan Sehingga Ramadan tidak menghalangi Kita yang sudah memiliki aktivitas rutin Berolahraga Tentu di sana dengan memperhatikan Jenis olahraganya durasi olahraganya kemudian berapa kali olahraganya dalam seminggu, nah itu harus kita perhatikan kemudian kapan waktu yang tepat untuk melaksanakannya, kemudian orang-orang dengan kondisi tertentu, apa yang harus dia perhatikan ketika mau berolahraga mungkin dia harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu atau seterusnya yang itu semua tujuannya supaya olahraga yang kita lakukan benar-benar bisa mensupport ibadah puasa yang kita lakukan bukan malah membuat kita semakin loyo bahkan merusak Mengganggu puasa yang kita laksanakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Kita uh, cukupkan untuk sesi yang kali ini Para pendengar sekalian Semoga bisa membawa manfaat uh, pengetahuan, wawasan buat kita semuanya Subhanakallahumma Wabihamdika asyadu wa la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubi ilaih Thumma assalamualaikum warahmatullahi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 tujuh tujuh atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Azhari konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor delapan lima dua dengan format nama pagar kota pagar nominal